Ini kita kemarin tuh habis beli followers betul di SMM underscore Nih. Buat kalian yang followersnya dikit, silakan bisa beli di SMM underscore Indodo. Di sini tuh harganya murah, terpercaya, terpercaya aman dan aman. Jadi kalau kalian yang followersnya dikit, kalian bisa. beli followers di smm underscore indo dan ini kita mau tunjukin cara, cara kerjanya. kerjanya itu gimana cara kerjanya kerja Oke okay, pertama kita buka websitenya instamedia ada di deskripsi terus kita daftar kalau udah daftar kita login ya gini kita login dulu terus kita tekan pojok atas kiri udah kalau itu itu terus kita pencet pesan pesan baru kita pilih kategori kita mau beli apa ya kalau misalnya saya mau beli instagram followers boleh kita pencet kita pilih si cepat 6 secepat si 7 boleh boleh 1 4 aja 4 oke kalau udah pesanan pas pesanan serbu, seribu red seratus awis. kalau udah kita kita submit Oke okay guys, kalau misalkan kalian ada yang minat sama SMM underscore Indo, kalian bisa klik link atau website deskripsi di bawah ini. Oke okay guys, bye. Okay.